Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid din Yaqulullahu azza wa jal Fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa yakulu subhanah Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa man yudhi'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla Ma'asyur al-muslimin wal-muslimat, ikhwan dan akhwad rahimani warahimukumullah. Yang harus kita yakini, menuntut ilmu dan menyebarluaskannya, adalah amalan fi sabinillah. Yang kita kerjakan dan kita lakukan siang ini misalkan, itu masuk dalam kategori dan klasifikasi fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala belajar dan mengajar mempelajari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajarkannya termasuk dalam kategori fi sabilillah fi sabilillah itu artinya di jalan Allah berjuang berdakwah yang kita lakukan harus diakini sebagai ibadah yang terbaik. Karena Allahu Jalla wa menyatakan wa man ahsanu Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah dengan tegas menyatakan melalui ayat ini dan adakah yang lebih baik ucapannya apabila dibandingkan dengan mereka yang berdakwah ilallah <tuh> Selain itu dia juga beramal saleh wa qala innani minal muslimin. Dan menyatakan dengan tegas Sebagai sebuah komitmen Dan Spirit hidupnya Inna ni minal muslimin Sungguh aku termasuk bagian dari kaum muslimin Ikhwati rahimukumullah Itu harus diakini nah. Sekali lagi Tolabul ilmi wa nashrul ilmi Mempelajari serta menyeberluaskan ilmu Itu masuk dalam kategori Fisa binillah masuk dalam kategori fi visabilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rangkaiannya proses dari awal hingga akhirnya yang kemudian biasa kita sebut dengan dakwah, berdakwah, berdakwah, berdakwah. Tentunya bukan hanya sebagai pemanis bibir saja atau untuk penghias majelis pertemuan kita atau hanya untuk memperbanyak spasi-spasi HP, Android kita dakwah, dakwah, dakwah, dakwah tetapi ternyata kita sendiri masih belum bisa memahami dengan baik yang dimaksud berdakwah itu apa yang namanya dakwah itu ikhwati billah barakalawfikum adalah satu kesatuan yang terdiri dari sekian banyak sisi, aspek dan bidang ada banyak ruang yang tersedia agar bisa diisi oleh kita. Nah, semua dalam rangka dan demi dakwah, menyebarluaskan ajaran Islam, menyebarluaskan konsep Tauhidullah Allah Azza wajal, menyebarluaskan itiba, cinta dalam arti yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus diusung dan didukung oleh kita semua tanpa terkecuali nah, kita sebagai manusia sebagai hamba biasa bukan tugas kita untuk membuat nomor urutan siapa yang paling bagus, siapa yang paling mulia siapa yang paling berjasa itu bukan tugas kita tugas kita adalah berusaha, berikhtiar adapun besar kecilnya pahala itu ditangkan Allah subhanahu wa ta'ala Mulai dari yang kita anggap sepele. Mulai dari yang kita anggap sepele. Masalah kebersihan. Lebih spesifik lagi misalkan tentang bau badan. Apa hubungannya bau badan dengan dakwah? Ya jelas hubungannya banyak, erat dan kuat. Saya ingin memberikan contoh-contoh sederhana seperti ini. Agar kita tidak selalu dan tidak melulu Mengartikan dan memaknai dakwah itu Berdiri di atas mimbar Menyampaikan ayat Al-Quran Hadith Nabi SAW Agar kita tidak selalu dan tidak melulu mengartikan dakwah itu Harus selalu dalam bentuk dana Biaya nah. Jadi yang namanya dakwah itu ya, Untuk mereka yang bisa Memberikan taklim, pengajian, memberikan Pembelajaran, yang namanya dakwah itu Hanya untuk mereka yang memiliki dana dan biaya Sehingga bisa membantu Secara finansial Dakwah Barakallahu Fikm Lebih luas dari itu semua Termasuk memperhatikan urusan bau badan Memperhatikan urusan bau badan Barakallahu Fikm nah. Coba kalau misalkan seluruh kita Salafiyin ahli sunnah tanpa terkecuali nah, Memperhatikan aroma tubuh Sehingga tetap wangi Ini untuk kaum laki-laki secara khusus Barakallahu fikum. Semuanya kita memperhatikan seperti itu. Wangi, tetapi wangi yang wajar. Bukan wangi yang terlalu dipaksakan sampai akhirnya menyengat. Nah, itu bisa menjadi ciri khas salafiyin. Ini baru satu contoh, Barakallahu fikum. Saya tidak akan banyak cerita, contoh. Satu saja cukup, insya Allah. Bagi yang mereka, bagi mereka yang termasuk ulul absur, fa'kabiru ya ulil absur. Kita di rumah, yeah. di tengah keluarga, kemudian di tengah masyarakat, dikenal sebagai orang-orang yang wanginya menarik. Yang wanginya menarik. Bukan bau atau menggunakan minyak wangi, tapi wanginya menyengat. Kan ada beberapa jenis minyak wangi, mohon maaf, yang tidak sesuai dengan kondisi tropis iklim kita di Indonesia. Apalagi kalau sudah bercampur dengan keringat. Jadi bau badan Sudah keringatnya banyak Tidak sempat mandi Asal ambil minyak wangi sratret, sratret. Ya, Cara berpikir dia sempit Ungkoyang wangi Padahal bukan wangi malah Menyingat dan mengganggu nah, Maka untuk urusan minyak wangi ini Masya Allah Jangan kejar yang murah Yang penting murah lah Yang penting kan mengganggu minyak wangi Bukan itu Esensi dari menggunakan minyak wangi itu bukan sekedar beli minyak wangi walaupun murah pakaikan di badan itu sunnah namanya esensinya tidak di situ substansi inti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bukan tapi intinya kan agar memberikan kenyamanan buat orang lain tidak mengganggu orang lain dalam hal aroma karena mohon maaf barakalahu fiikum memang kita punya apa punya uh, pilihan masing-masing untuk jenis minyak wangi. Masing-masing punya, kita ada kecocokannya. Tapi kita harus mempertimbangkan keumuman orang. Pada umumnya orang itu tidak suka minyak wangi seperti ini. Menyengat. Nah, ya mohon maaf kalau jamatu tabling itu kan wah, wanginya itu-itu aja. Ya, kan? oh, misik ini. Misik kok kayak gini. Misik itu wangi. Baru kalau hobi kok. Nah, jangan sampai orang menyimpulkan salafi Beza apa sih ngaroseng liane? Pokoknya seng ambune orang kepenak, kau mesti salafi. Kan kita tidak pingin seperti itu kan? Kita nggak mau orang mengatakan salafi itu adalah orang yang kalau pakai minyak wangi sampai sampai engilani. Yang kita inginkan salafi itu apa sih? Kayuwang seng wangi-wangi je. Kalau dekat sama salafi hatinya tenang, tentrem kenapa? Wangi. Itu bagian dari dakwah Bagian dari dakwah bukan seperti itu Bagian dari dakwah bukan mas Yang bener lah Bagian dari dakwah bukan Muhammad Iya kan wangi Muhammad minyak wanginya apa marahnya Gak tahu Menggunakan sabun Pilih yang wangi Sampo juga pilih yang wangi Kalau misalkan kita mohon maaf Ternyata termasuk orang yang bau mulutnya cepat berubah Kan ada beberapa tipe orang itu bau mulutnya tetap wangi. Ada yang bau mulutnya walaupun sikat gigi tetap aja bau. Ada kan orang seperti itu pakai penyemprot pengharum mulut misalnya. Silahkan. Karena urusannya ini dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kalau saya ditanya terus lili apa sih yang gue? Ini saya mau sebutkan sekarang. Nah. sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah Termasuk orang dekatnya Rasulullah SAW, itu menceritakan dan menggambarkan kepada kita Rasulullah itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari harinya. Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu menjelaskan bahwa kami bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW beberapa waktu yang lalu lewat jalan itu hanya dengan mencium aromanya. Wah oh, berarti tadi Rasulullah lewat sini. Astagfirullah. Ada gak minyak wangi seperti itu sekarang? Mahal ya? Paham gak cerita Ibn Abbas tadi? Mas Yazid sama Usman paham gak? Paham ya? Maksudnya apa? Coba diulangi. Gak apa-apa harus pemberani. Yang adiknya apa? Yazid ya? Yazid apa Usman? Pingsud. Yang jawab kakak apa adik? Ya Usman apa Yazid? Usman. Coba diulangi lagi keterangan dari Ustaz Muhtar tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba teman. Hah? Kepriwe sih? Jadi sahabat Ibnu Abbas menceritakan, kami dulu sahabat-sahabat Nabi, itu bisa memastikan kalau Rasulullah baru saja lewat jalan ini, tempat ini, baru saja dari masjid, baru saja dari rumah. Caranya bagaimana? Salah satu caranya dengan aroma wanginya Rasulullah Sallam. Oke okay, berarti kanjeng Nabi dari sini tadi. Jangan dibalik. Eh pasti air wangi eh. Jangan dibalik. Kok kita dikenal orang karena bau badan yang busuk? Astagfirullahaladzim. Jangan, jangan, jangan, jangan. Jangan sampai kita dikenal orang karena bau badan yang tidak kita perhatikan. Terus terserah. Yang penting ngamaleh. ya itu termasuk ngamal ibadah juga kang masalah bau badan itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bahkan beberapa riwayat menyebutkan orang kalau berjabat tangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aromanya nempel orang senang saya punya satu dua orang kenalan seperti itu kondisinya nah, ada seorang ustadz, masya Allah saya sangat hormat sekali kenapa itu mesti kalau eh, ustadz ini misalnya saya sebut sajalah lah ustadz Yusuf Wattas itu itu saya bisa mengenalinya walaupun merem kayak gini ada Ustad Yusuf ini, kan ini walaupun tutup mata saya ditutup matanya saya bisa tahu Ustad Yusuf datang ini, kan atau misalkan saya baru datang di suatu lokasi beliau baru meninggalkan tempat itu kemudian melanjutkan perjalanan tadi Ustad Yusuf di sini ya, kan ini atau misalkan jabatan tangan mungkin oh, kas nempelnya luar biasa aromanya seperti itu itu juga bagian dakwah para gelofiqum. Nah, jadi memperkenalkan dakwah salafiyah, memperkenalkan salafiyin ahlu sunnah di kalangan masyarakat itu dengan berbagai cara yang kita ketahui selama ini kan melalui taklim, tabligh akbar, daurah, majalah, buletin, radio, ya kan. Padahal pintu-pintu dakwah itu banyak, ruang dakwah itu banyak sekali. Nah, salah satu contoh yang saya berikan khusus untuk siang hari ini tentang aroma Badan, tentang wangian Yang kita gunakan Itu bagian dari dakwah fi Fisadillah Kalau mau dirinci lagi barakallahu Barakalawakum Sungguh banyak sekali Mulai dari bau badan Tutur kata yang sopan Akhlak yang baik Senang memberi, mudah tersenyum Cepat memaafkan, tidak emosional ya. Berbakti sama orang tua Memperhatikan tetangga itu semuanya dakwah, kebersihan. Buatlah orang itu tertarik dengan dakwah salafiyah. Sebisa mungkin. Tampilkan sisi-sisi positif yang sebenarnya banyak sekali dari dakwah salafiyah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebabkan kaum muslimin benci dengan dakwah salafiyah. Jangan sampai. Tugas kita adalah mempromosikan dakwah salafiyah. Untuk kemudian di Cintai, diminati, dicari Oleh kaum muslimin Kita ini jadi salesnya sekarang ya. Maka yang kita tampilkan Yang baik, ini yang baik dakwah salafi itu gini loh mas Dakwah salafi itu seperti ini loh Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Wong salafi itu begini Orang mudah ngeresuloh Wong salafi ini uangin rimu Orang salafi itu Masya Allah ibadahnya rajin Orang salafi itu tutur katanya baik Orang salafi itu menghormati orang lain. Orang salafi itu tidak menganggap dirinya lebih pintar, lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa daripada orang lain. Itu yang kita tampilkan. Barakallahu fikum. Anda sebagai pedagang bawa promosikan dakwah salafiyah kepada sesama pedagang. Kalau misalkan yang lain curang, yang lainnya tidak jujur, Anda menjadi promotor untuk menjadi apa itu untuk mengajarkan kejujuran. Sehingga orang mengenal, oh emangnya jujur, iya salafi. Oh salafi ini jujur. Kalau anda sesama petani, jadilah petani yang baik. Kalau anda menjadi seorang apa pegawai, karyawan, anggota, jadilah anggota pegawai, karyawan yang jujur, yang baik. Sehingga orang mengenal salafi itu baik, salafi itu baik, salafi itu baik. Nah, jangan kita kotori, jangan kita nodai dakwah ini dengan perbuatan kita, walaupun itu sifatnya pribadi. Walaupun itu sifatnya pribadi, nah, misalkan punya kebiasaan ngutang sana ngutang sini, padahal tidak ada keperluan yang mendesak. Memang jiwanya tukang utang, jadi ada ada sebuah kenikmatan kalau misalkan dia bisa ngutang, nah, sukses gitu, yee bisa ngutang yee, gitu, santang dia kalau bisa ngutang. Padahal dia tidak perlu, karena orang kenalnya jen, eh salaping utangan ya, jangan. Barakallahu Fikum Dari beberapa hal yang saya sebutkan Tadi, Barakallahu Fikum Intinya Bahawa cara Berdakwah itu Banyak sekali Sesuai dengan Latar belakang Dan kemampuan kita masing-masing nah, Dari contoh Memperhatikan aroma badan tadi Saya kira panjenengan semua Panjenengan semua Sudah Faham dan mengerti. Monggo tinggal dikembangkan sendiri. Sambil kita menggali potensi dari dalam diri kita untuk menyeberluaskan dakwah itu seperti apa dan bagaimana. Dan seperti apa dan bagaimana. Istri-istri kita. Istri-istri kita. Didik mereka. Untuk kemudian senang berbagi makanan, bahan makanan, bumbu. Nah, Alat-alat masak. Perkakas dapur kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Cukup itu saja, luar biasa. Tidak usah muluk-muluk. wah harus begini menyantuni anak yatim ini. Itu mungkin terlalu tinggi lah jazwa kemulaukairan kalau bisa diamalkan. Tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Isteri-istri kita difokuskan untuk senang berbagi dengan tetangga khusus masalah dapur. Itu luar biasa. Misalkan beli piring. Ini persiapan Ramadan kan ya, piring kan dijual murah. Kan iya sim ya. Oh, iya, saudara saya Asim setuju. Piring, gelas itu kan dijual dijual murah, sendok dan garpu juga dijual merah, eh, dijual merah, dijual murah, jual murah. Kadang-kadang nah, satu paket segala macam. Masya Allah, saudara-saudaraku sampaikan kepada istri-istri kita. Ini kesempatan berdakwah. Tidak usah kita berpikir satu. Desa, satu kecamatan, sak peduguan. Cukup yang kanan, kiri, muka, belakang kita. Kalau misalkan bisa lebih dari itu, kanan dua rumah, kiri dua rumah, depan dua rumah, belakang dua rumah. Delapan rumah yang kita pikirkan. Tetangga-tetangga dekat kita semua. Nah, jadi pas beli piring, ini demi dakwah. Jangan util. Jangan kikir. Masa Paling best padaan dua dewek dewek, itu malah koleksi piringnya banyak itu di lemari koleksi dari tahun 1930 sampai sekarang ada semua. Ya ki ini pertimbangan dan perhitungannya dakwah. Jadi jalan hidup kita itu adalah jalan dakwah, bukan pribadi terus, bukan nominal terus, pertimbangannya selalu dakwah, dakwah, dakwah. Beli piring. Kalau kita punya delapan tetangga, misalkan satu tetangga kita kasih dua piring. Berarti berapa piring yang kita beli? Eh, Wong lembah ini. Siapa namanya? Zuber. Berapa piring yang harus kita beli? Empat. Masya Allah dermawan sekali. Jadi satu rumah mau dibelikan empat sama Zuber ini. Kalau dibelikan empat berarti berapa piring yang harus kita beli? Wong Tadi tetangganya delapan. Berapa, Zulian? Kaget ya? Berarti berapa? Ini yang asli santri sini mana, Pak Baya Gini? Yang mana? Oh, Mbah Talib loh yang milih loh. Mbah Talib mau dipilih yang mana ini namanya? Namanya? Rijal! Mana yang nama Rijal? Berdiri? Kok gini? Berapa, Jal? Kalau misalkan tetangga kita 8, 1 orang kita mau kasih 2, berarti beli berapa piring? Berapa? 16 Kalau beli 4 oh Masya Allah, lulus, duduk Namanya betul-betul Rejal Rejal itu jantan, lelaki Sesungguhnya gitu, jadi ditunjuk Langsung, iya, gitu. Katakan 1 orang Kita belikan 2 piring, berarti Berapa belas piring tadi? 16 Selain kita misalkan beli 4 Berarti beli 2, 10 itu Jangan hitung-hitungkan nominal, akhi. jangan. Wah, okay, duitnya keperiwek. Da'wah. Da'wah. Kan tadi sudah dinukil ayat. Ibadah yang paling baik di sisi Allah itu adalah dakwah Ilallah ya azza. Beli 20 piring untuk kita 4, untuk tetangga kita 16. Yang tiap piring 2 itu Masya Allah dibungkus. Ambil kardus sisa bungkus mie instan itu dibuat kotak, ya kan? Kemudian dikasih kertas kado, polisi, piring hadiah, nah. kalau itu. Semoga bermanfaat. Kasih pita sedikit, kan jadi delapan paket hadiah. Yang memberikan istri kita, diberikan kepada istri-istri tetangga. Ya Allah kaum ibu itu kalau lihat piring itu, uh, itu fitrahnya kaum ibu. Lihat piring, lihat gelas, lihat mangkok, lihat ini, kaum ibu itu kalau piringnya pecah satu sedihnya mungkin bisa satu malam tuh ya, itu fitrahnya kaum wanita nah, manfaatkan istri kita keliling kan itu mbak pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, jangan bahasa Arab, orang, -orang paham lah pakai bahasa Indonesia mbak mohon maaf kemarin saya belanja piring, Masya Allah murah-murah jadi saya ingat jenengan mbak ini ada hadiah buat jenengan piring nanti untuk Ramadan oh iya maturnuhun delapan rumah kita keliling dakwah atau bukan itu? dakwah atau bukan mas? dakwah, kalau yang untuk laki-laki tadi kan wangi aroma aromanya wangi, kalau kamu ibu kan jangan pakai minyak wangi sambil pakai jubah cadaran gitu wangi semerbak kemana-mana ya itu malah melanggar melanggar larangan Nabi s.a.w. tapi melalui itu tadi bagi-bagi piring, bagi-bagi gelas bagi-bagi apa itu sendok dengan garpu kalau kita masak bagikan masakannya kalau kita punya bumbu Masya Allah. kita lewat misalkan sawah orang baru panen raya berambang berambang itu merah atau putih pada bahan lah ya yang penting kita cari bawang merah itu jelas orang pada panen bawang merah kan biasanya murah kita berhenti beli banyak Istri kita tanya, nggak ngapa mas? Ini dibagi untuk tetangga-tetangga kita. -tetangga oh kayak aku, emang ngomong iya. Kita beli satu karung, sampai di rumah, suruh istri kita untuk apa? Masukkan di plastik satu kantong, satu kantong, satu kantong. Keliling, keliling lagi. Di berapa rumah yang kita kelilingi? Berapa rumah tadi? Delapan. Jadi fokus kita di delapan rumah. Fokus kita di delapan rumah. Karena ternyata batas kemampuan kita hanya delapan. Kalau bisa lebih, Alhamdulillah. Bagi mbak, ini tadi lewat pas orang pada panen bawang merah lah ini bermanfaat. Se seminggu sekali, dua minggu sekali. Jadi yang kita ingat bukan cuma diri sendiri. Tet tet tet tetapi tetangga juga. Semua itu kita lakukan demi apa? Demi dakwah. Da da Karena jalan hidup kita adalah jalan dakwah. Jalan hidup kita adalah jalan dakwah. Walaupun garam Garam kotak itu, garam kotak yang satu plastik kan ya, banyak itu. Misalkan pas dapat murah atau dapat pembagian, wah murah, ambil, ambil sepuluh, kita dua tetangga delapan, satu orang kasih. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita sudah terbiasa memberi seperti itu, orang tetangga-tetangga kita mengenal kita sebagai orang yang suka memberi, kira-kira kalau suatu saat kita membagi garam satu plastik, akankah mereka tolak? Kira-kira ditolak apa enggak oleh tetangga-tetangga kita? Enggak mungkin, pasti akan diterima. Masya oh, Allah. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan berusaha melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Sehingga dengan tetangga kita baik, baik, baik, baik, baik, Itu dakwah, Bismillah. Itu namanya berjuang di jalan Allah, Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang tidak suka, orang yang benci, orang yang mendengar informasi tidak baik dan tidak benar tentang kita, maka melalui tetangga-tetangga kita inilah. Allah subhanahu wa ta'ala membela dan menolong kita. Dengan sebab tetangga. Orang mau bilang jelek. Elak keperiwa, mau ngapik. Sering kesini, sering main kesini. Bro. Untuk orang salafi, orang tertutup. Tertutup, ya benar. Bojolnya tertutup, maka cadar. Tapi walaupun pakai cadar, tetap sering main ke rumah. sering. Ini baru kemarin datang bagi-bagi wajan. Subhanallah. Buk. Barangkali wajan pas lagi murah, ya pasar murah. Kuli wajan kecil bagi berapa rumah cukup delapan Pak. nyong bay butuh diwenah nauwong ini berarti kurang memahami bahasanya dakwah visa itu adalah ibadah yang sangat agung dan sangat utama. Tolong jangan berpikir untung rugi, jangan secara duniawi, jangan hitung hitungan nominal, jangan hitung hitungan rupiah, karena ini dalam rangka ibadah dah visa Nah, ibadah Anak-anak kita Anak-anak kita Sudah mulai dibiasakan Untuk berdakwah Caranya kepriwe ustad Bocah cilik kok berdakwah Ya bisa saja Kenapa tidak nah, Biasanya di kampung, di perumahan Tiap sore itu kan anak-anak kecil pada kumpul Iya kan Main-main sepeda, main ayunan Main bola, Anak-anak kecil itu biasanya kumpul itu sore jam-jam lima, setengah lima, sampai setengah enam kumpul nah, anak kita dididik dari kecil punya kepedulian terhadap dakwah visabilillah, jangan telat kalau telat, us tua diajak untuk memikirkan dakwah orang gelem gak tergugah semangatnya, kenapa? terlambat nah, tapi kalau dari kecil masyaAllah dididik sini, nduk, leh anak kita mungkin usia tujuh tahun, apan tahun, sembilan tahun atau lebih besar dari itu sini api ajak, kemana api? tak traktir kita ajak ke toko, ke swalayan atau minimarket, kita belikan misalkan wafer atau permen yang murah-murah sajalah kalau permen itu kan beli satu dapat 30 biasanya beli satu bungkus dapat 30 biji Iya kan Pak Bayaki permen kan begitu beli 7 ribu, 8 ribu, 10 ribu banyak nyong baik butuh duit astagfirullah jangan hitung hitungan kalau urus saya sudah dakwah jangan berhitung. Nah, coba kalau panjenengan yang dihitung hitung oleh Allah Subhanahu Wataala. West digaik urip, west digaik nafas, west digaik sehat, digaik moto, digaik telingo, nggak mau beribadah. Coba kalau hitung hitungan seperti itu, repot kita beli permen sepuluh ribu kita turunkan le itu kan teman-temanmu sedang pada main itu kamu kesana, kamu bagi-bagi permen. Iya bi, ambil permennya, bagikan. Mas, dek mbak, wah, kan, kan begitu, mengakrabkan dengan masyarakat, dengan tetangga-tetangga kita. Kapan lagi sebulan lagi wafer yang dibagi? Mas, honor rezeki mas aja mas bareng-bareng. Anak kita yang membagi, bukan kita itu dakwah fisabilillah. Seperti itu, bukan? Jadi kalau mau disebutkan satu persatu sampai asar, Pak. Tapi karena memang perjanjian kita tidak sampai asar ya ke Proyomani. Terkait dengan itu semua, ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38 sampai 40. Itu ayat ini Tiga ayat ini sangat agung sekali. Kalau kita baca, kita resapi, insyaAllah akan memotivasi kita untuk semangat di dalam berdakwah. berda'wah. Allahuazawajal berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, malakum, lakum, idha qila lakumun firu fisa bilillahi faqaltum ilal ardi, araditum bilhayati dunya minal akhirah, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qadil, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. ويستبد القوم غيركم ولا تضره الشيء والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثمانٍ إذ هم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تِقَى Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ketiga ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Apabila disampaikan, diterangkan, diumumkan, infiru fisa binillah. Berangkatlah, berjuang di jalan Allah. Ithaqaltum illa'l-art kalian merasa berat merasa susah dianggapnya sebagai beban araditum bilhayatid dunya minal akhirah apakah kalian lebih ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat Allah ingatkan kita fama mataul hayatid fil akhirati illa qalil kehidupan kesenangan hidup di dunia itu tidaklah apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Ayat ini memang konteksnya dari awal sampai akhir itu terkait dengan berjihad berperang di jalan Allah. Akan tetapi ayat-ayat ini juga sifatnya umum. Maka Allahu Azza wa Jalla menjelaskan fi sabilillah, di jalan Allah. Masih ingat dengan beberapa paragraf yang saya sampaikan di depan tadi? Pau ngaji itu termasuk fi sabilillah. Masih ingat enggak tadi? Boh kelalen lah. Saya berkali-kali mengingatkan risa binillah. Menyebarluaskan dakwah termasuk fisabilillah? Fisabilillah di jalan Allah. Nah. Beberapa contoh yang saya sebutkan di depan tadi bentuk-bentuk dakwah fisabilillah. Coba kita kaitkan dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ada apa sih dengan kalian? Kenapa kalian? Kalau misalkan diterangkan, diajak Ayo dakwah, dakwah kita itu begini caranya Langkahnya demikian Coba begini caranya Programnya dijalankan Ini begitu Sudah diarahkan, dituntunkan nah. Kita berat untuk melakukannya nah. Yang membuat kita merasa berat untuk melakukannya apa? Karena perhitungan kita yang salah Allah Azza wa Jal menjelaskan membuka rahasia yang tersimpan di dalam dada kita. Allah buka itu semua. Ternyata alasan kita yang sesungguhnya tidak mau aktif terlibat di dalam dakwah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing adalah aradhitum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian lebih cinta lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Yang kemudian saya bahasakan dalam beberapa contoh tadi kita terlalu berhitung secara nominal. Kita menghitung untung rugi duniawi. Yang kita perhatikan adalah rupiah naik turunnya. Itu hitung-hitungan dunia. Tetangga kita yang delapan rumah tadi. Kalau ingin kita lihat secara nyata. Sebenarnya tingkat ekonomi mereka berdelapan itu menengah ke atas. Kalau hanya untuk membeli dua piring, mampu. Jangankan dua. Sepuluh piring pun bisa mereka beli. Bahkan barangkali kita lebih miskin daripada delapan rumah itu. Kalau mau dihitung-hitung. Itu punya sana punya mobil, sini punya mobil, sana punya mobil. Kita masih sepeda motor. Dan secara cara berpakaian bentuk rumah, fasilitas rumah. Delapan tetangga kita tadi lebih di atas kita. Kita orang biasa. Tapi ingat, perhitungan kita bukan duniawi. Tapi perhitungan kita akhirat. Bukan rupiah, tetapi dakwah. Kalau mau kita pikir-pikir, apa arti dua piring? Yang kita beli piring murah dan yang diskonan maning. Apa artinya dua piring untuk keluarga yang mapan dan kaya itu? Apakah tidak seharusnya mereka yang memberi piring buat kita? Karena kita yang lebih miskin dibandingkan mereka tapi itu tidak menjadi bahan pertimbangan kita sama sekali. Yang jadi bahan pertimbangan kita adalah dakwah bisa di diterima. Kita memberi bukan karena kita menganggap mereka tidak mampu. Tapi kita memberi dalam rangka memberi dalam rangka mengirimkan hadiah. Padahal dalam riwayat disebutkan tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah akan muncul dan lahir cinta kasih diantara kalian kita berbagi, membagi-bagikan piring, bukan karena kita sok kaya dan sok mampu bukan, tapi itu karena perintah Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga nah. kita memberi piring nah. untuk kanan, kiri muka belakang tetangga kita yang jumlahnya delapan itu nah. bukan karena kita mendapatkan informasi mereka perlu dan mereka butuh piring, bukan yang kita lakukan itu pertimbangannya akhirat Pertimbangannya dakwah fisabilillah, binillah, pertimbangannya Berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin memberikan Kesan kepada tetangga-tetangga Terdekat kita bahwa kita ini bukan Orang yang tertutup eksklusif Hanya memperhatikan kelompoknya sendiri saja Yang kita lakukan itu adalah Untuk menghidupkan Suasana hidup bertetangga yang baik kalau kita berhitung dengan duniawi, Berhitung perhitung dengan rupiah, Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Allah ingatkan kita, kalau mau hitung-hitungan duniawi, tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali sedikit, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Maka Nabi SAW Mengingatkan istri-istri sahabat dan istri-istri beliau sendiri. sa al mu'minat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wahai istri-istri kau mukminin, jangan anggap remeh, jangan anggap kecil kebaikan itu. Walaupun yang engkau bagikan itu adalah firsina sya'atin. Sob tulang kaki kambing. Bukan sob buntut, bukan sob daging. Tapi sob tulang kaki Tulangnya pak Tulang kaki kambing yang sudah tidak ada dagingnya lagi Tapi dibuat sop Sehingga kaldunya keluar Nabi Muhammad menyatakan Itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil Walaupun itu yang kita bagi-bagi kepada tetangga Nabi Alaihi Wasallam Berpesan kepada sahabatnya Ida to bakhta fa'aktir marakoh Wata'ahad jiranak Kalau kamu masak perbanyak kuahnya Kemudian jangan lupakan Engkau bagi-bagikan kepada tetanggamu Yang dibagikan apa? Kuahnya Artinya kita tidak bisa kok. Kemudian hitung-hitungan duniawi, materi. Tidak. Yang selalu menjadi bahan pertimbangan kita adalah dakwah fi sabidillah Dakwah bi-sabidillah. Nah, kita belanja ke warung tetangga. Harga barangnya katakan 9.700. Uang yang kita bawa 10.000. Pas mau dikembalikan uangnya, cek mas nyari kembaliin pun bukan sah, tidak apa-apa. tapi mas, ndak ndak. sekali gus saja dihitung sepuluh ribu, yang itu, loh lo rugi ya, telon ratus lumayan, telon ratus dikumpulkan pengin sepuluh, telon ewu, iya. itu hitung hitungan duniawi, nggak kalau hitung hitungan duni, duniawi. Nah, lampu penerangan jalan kita yang ternyata posisinya meskipun nomor dua, jaraknya lebih dekat, misalkan desa membuat program penerangan lampu penerangan jalan lampu penerangan jalan desa memutuskan bahwasanya yang menanggung tiap-tiap lampu itu adalah rumah yang paling dekat ternyata ada satu titik lampu penerangan yang jarak kita ke lampu tersebut nomor dua dekatnya, ada tetangga kita yang lebih de tapi demi dakwah yang berkata, pak, yang nanggung biar saya aja tapi Kan jenengan anu, agak jauh. Tidak apa-apa, biar saya saja. Nanti saya yang belikan kabel. Kan, saya belikan kabel nanti biar saya yang nanggung pulsanya. Itu hitung-hitungan akhirat. Kalau hitung-hitungan duniawi, jenengan pernah terpikir seperti itu. Jujur baiklah. Jujur lah. Kalau kita tidak mengenal dakwah salafiyah, kita tidak belajar Islam, paling kita akan pura-pura tidak tahu bahkan, Alhamdulillah, untungnya Raiyung. Tapi paham enggak contoh yang saya berikan tadi ini? Ini lampu, jalan. Ini rumah tetangga, ini kemudian rumah kita. Kalau menurut aturan desa, himbauan dari desa, yang menanggung listrik ini siapa? Rumah yang paling dekat. Tapi atas kesadaran dari kita, kita yang menawarkan diri. Saya saja, Pak. Nanti saya yang belikan kabel atau alhamdulillah ada sisa kabel di rumah. Nanti biar dialirkan ke tempat saya saja. Kami. Kita tawarkan dengan cara yang baik. Sehingga tidak ada kesan kita meremehkan tetangga kita itu. Orang kuat kan. Enggak. Tapi dengan cara yang elegan. Tapi kalau misalkan tetangga, enggak pak. Tetap saya aja. Ya sudah, jenengan enggak apa-apa. Tapi kabelnya dari saya ya. Itu ada di rumah kok kabel. Daripada enggak dipakai. Bahasanya kan gitu. Biar lebih luwes. Oh ya wis. Gitu. Bukan kemudian kita berpangku tangan, diam. Alhamdulillah hurrainyong ya. Alhamdulillah enggak ada pengeluaran. Ya Allah. Jadi hitung-hitungannya bukan duniawi, tapi akhirat. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya menyatakan illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima qawman wa yastabdil qauman ghairakum wala tadzurruhu syai'at. Kalau misalkan kalian tidak berangkat untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Allah akan mengganti kalian dengan kaum lainnya yang lebih baik daripada kalian. Dan dengan sikap kalian yang tidak mau berangkat itu tidak memberikan maldorat sedikitpun kepadanya, kepada Nabi Alaihi Wasallam. <tuh> Wallahu ala kuli syai'in adhir dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, artinya kalau kita sudah diajak, dianjurkan, dibimbing, didorong untuk aktif dan total demi dakwah salafiyah, demi dakwah ahli sunnah, demi dakwah islam. Lalu kita tidak tergerak. Kita tidak tergugah semangatnya. Itu tidak memberikan mawdorot sedikit pun terhadap dakwah. Tidak ada. Jangan anggap kalau tidak ada kamu, berarti dakwah terganggu. Sombong itu namanya. Jangan menganggap jal, coba mangkat seminggu. Dah tini apa gue? Sombong itu namanya. Seakan-akan dakwah ini perlu kamu. Urusan pribadi kok sampai ngancem-ngancem. Usgak? -ngancem. Pokoknya saya mundur, saya serahkan semuanya. Terserah saya nggak mau ngurus. Biar kalian merasakan beratnya tugas yang selama ini saya emban. Tidak ikhlas itu Pak namanya. Seakan-akan dakwah itu butuh kamu. Dakwah tidak butuh kamu. Seandainya semuanya tidak memperhatikan dakwah, lah teluruh syariat. Allah Maha Mampu. Allah yang akan menjaga dakwah ini. Nah, tidak butuh kita, tidak perlu kita, karena Allahu Raniyun Anilalamin. Allah itu Maha Kaya dari semua alam semesta ini. Nah, kalau misalkan kita tidak memperhatikan dakwah, kalau misalkan semangat kita tidak tergugah untuk menyebarluaskan dakwah sunnah, dakwah salafiyah kalau misalkan kita tidak bersemangat untuk aktif dalam kegiatan dakwah yang rugi kita. Dakwah sama sekali tidak akan dirugikan. Anda ada, Anda tidak ada. Allah yang akan tetap menjaga. Anda tidak ada, Anda mundur, Anda pergi. Allah akan gantikan dengan orang lain yang lebih bersemangat dibandingkan Anda. Jangan merasa punya peran. Jangan merasa punya jasa. Jangan merasa punya andil dalam dakwah Wah saya, saya, saya, saya, saya Kalau tidak ada saya, saya Jangan Allah akan ganti dengan orang lain Dan itu sudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita tidak Apa, memperhatikan dakwah ini Akhirnya kita sendiri yang akan Apa namanya Terpisahkan, terpinggirkan Kemudian muncul Orang-orang baru Kalau bahasa kita baru kenal ngaji Semangat-semangatnya ngaji malah lebih tertarik sumbangsihnya dalam pikiran usul, saran, mau bekerja orang-orang seperti ini yang kemudian masuk nah, karena dalam dakwah itu senioritas senior dan junior itu nomor sekian yang paling terpenting adalah istiqomahnya bukan kemudian kayak wong suwe, wong lawas, sesepuhnya nah kalau misalkan sudah lama, sesepuh senior, tapi ternyata kemudian semakin hari semakin tidak semangat ya mohon maaf saja akan disusul oleh mereka yang baru menggantikan posisi mereka. Ingat Allahul Aalikul Shayin Fadil. Allah itu maha mampu. Allah itu maha mampu. Dalam suatu kasus misalkan beberapa orang kemudian menarik diri tidak aktif, kemudian seakan-akan seolah-olah roda dakwah itu berhenti dan mandek, jangan berprasangka buruk. Allah itu maha mampu. Dengan ketentuan dan ketetapannya dakwah itu akan terus besar. Tidak akan bisa dibendung. Di bi iznillahi subhanah. Allah Azza Wajalla Jal menjelaskan. Illa suruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau. Untuk membela dan menolong Rasulullah. Faqad nasarahullah. Sungguh Allah yang telah menolongnya. Nah, itu tadi. Jangan kita merasa diperlukan dakwah. Kalau kita tidak ada. Terus kegiatannya mandat. Kalau saya sakit berarti programnya berhenti. Kalau saya pergi orang kelabakan, Senang banget kalau ditahan-tahan. Ya saya mau ngundurkan diri Aja lah antum penting, banteng kene, antum kurang bisa kayak gue. Gue kena orang antum kepriwe. Seneng banget kalau begitu kan? Ya stikodeli, ya weslah ora sidang. Ya Tuhan, Astagfirullahaladzim. Illa tan suruhufaqad nasoruhullah. Allah ingatkan kita. Izahrojahul ladzina kafaru ini izhu ma filgar. Ingatlah ketika Allah ketika orang-orang kafir mengeluarkan dan mengusir dua orang yaitu Nabi Muhammad saw dan sahabatnya Abu Bakar As-Sidik ketika beliau berdua di dalam gua pada saat temannya yaitu Abu Bakar As-Sidik menyatakan kepada Nabi Muhammad saw ketika Rasulullah saw menyampaikan kepada sahabatnya latazan innalillah maana sungguh Allah subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita nasihat ini Ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimahukumullah. Untuk anda aktivis dakwah. Untuk anda yang sudah berkomitmen bahwa jalan hidupku adalah jalan dakwah. Untuk anda yang merasa sendiri. Untuk anda yang merasa tidak dibantu oleh orang lain. Merasanya. Untuk anda yang merasa hanya orangnya itu-itu saja yang kalau diajak ta'awun muncul. Orangnya itu-itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau diajak ayo, ayo, ayo. Orangnya, ke, maling, ke, si C, uang sepuluh, nggak lebih dari sepuluh lah, cuma orang tujuh, orang delapan. Untuk anda semua, ayat ini ingatlah selalu. La ta'hzan inna maana, jangan sedih, jangan mutung, jangan kecil hati. Sungguh Allah selalu bersama dengan kita. Karena pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa anzala Allahu sakinatahu alayh lihat nikmat demi nikmat Allah berikan fa anzala Allahu sakinatahu alayh Allah turunkan rasa tenang untuknya adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan rasa tenang tidak ada uang yang banyak apakah bisa memberikan jaminan tenang di hati tidak punya istri nah. yang cantik yang salehah dan segala macamnya nah. itu bisa menjadi jaminan tenang hatinya belum tentu Punya anak, punya cucu, puluhan, ratusan, itu sebagai jaminan hatinya tenang? Tidak. Punya rumah, tinggi menjulang, bertingkat, dengan segala fasilitasnya, semua serba ada, tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, tuding sana, tuding sana, dijaga oleh security, itu tanda. Dan jaminan tenang hatinya? Tidak. Itu semua seakan tidak ada artinya ketika hati galau. Kita lebih memilih hati itu tenang, walaupun tidak ada dunia kita pegang. Allah ingatkan kita sa'kinatahu Allah akan turunkan rasa tenang Jadi anda semua Yang aktif dan total Di dalam dakwah Kemudian merasa sedikit Merasa sendiri, merasa berjalan Tanpa Didukung oleh sekian banyak pihak Tidak usah engkau pikirkan mereka Tapi fokuslah pada dirimu Ikhlaskan selalu niatmu Carilah rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah akan berikan rasa tenang untukmu. Wa ayyadahu bi junudin tarauha. Allah akan perkuat, Allah akan dukung dengan tentara-tentara yang kalian tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Malaikat-malaikat Allah selalu menyertai Anda. Malaikat-malaikat Allah selalu mendoakan Anda. Malaikat-malaikat Allah selalu mendukung Anda. Dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mendukung Anda semua. Terkhusus untuk dakwah ilaullahi azza wajalla. Seluruh alam semesta ikut mendukung di belakang anda Nabi s.a.w. menyatakan inna allaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi hatal namla fi juhriya wa hatal hud fil ma'i la yastaghfiruna li limu'allim minnasal khair, kata Nabi ali s.a.w. sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya penduduk langit dan penduduk bumi bahkan sampai semut di dalam liang dan sarangnya ikan di dalam airnya itu senantiasa memohonkan, ampun ya Allah ampuni fulan ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan untuk mereka-mereka yang mau mengajarkan kebaikan demi umat manusia dakwah ilallah nah. jadi hewan, binatang pohon, tetumbuhan, langit tanah, udara, setiap saat selalu mendoakan kebaikan buat kita selalu memohonkan ampun buat kita sebagaimana keterangan dari nabi sallallahu alaihi wasallam lalu apa yang membuat kita sedih merasa kita kecil hati, putus asa wajan diajak ta'awun orang nak gregete diajak kerja bakti Seng teka yungungai baik, tidak usah sedih, tidak usah, tidak usah sedih. Allah akan memberikan rasa tenang buat kita. Dan kalau adanya lima ya lima, adanya dua ya dua, tidak akan memberikan malborot sedikit untuk dakwah ini. Yang merasakan baik ya adalah kita sendiri. Yang merasakan buruk juga kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, yang merasakan balasan kebaikan itu ya kita sendiri. Kan begitu? Paman Yakman mintak Allah daratin khairan kerana dia setiri merasakan walaupun berdua bertiga wes kerja bakti ush di siarkan neng dindi ush nganggo WhatsApp segala macam yang datang cuma uang terlu, yes ya, terus ke peribeh, yes ya, balik lah. Jangan pulang. Kok uh, cuma tiga, bisa ngapa uang terlu? Jangan pulang. Mulai kerja bakti jam delapan diumumkan sampai jam sembilan cuma bertiga. Coba dari jam delapan tadi ambil sabit, ambil celurit. Jangan tambahin palu, jangan palu arit nanti, PKI. Gitu. Ambil sabit, selurit, apa namanya, arit, bersihkan rumput, Dan cabut rumput di depan sana. tata batu-batu kiri-kiri di bagian pinggir bagus, bertiga aja. Nah, jangan, aduh daripada uang telulah, balibaya lah, nah sudah sampai di lokasi kebaikan kok mundur dari kebaikan. Bok Barangkali nanti jam setengah sepuluh ada orang datang Oh uh, anong kerja bakti tambah terlalu Tambah lima, tambah enam, tambah sepuluh Masya Allah Coba kalau anda datang dari jam lapan, jam sembilan akhirnya pulang Orang yang berikutnya dua orang datang Sepi Jangan-jangan enggak -jangan jadi kerja bakti, balik Nanti ada yang jam sepuluh sudah bawa makanan Karena pikirannya kan ada pada kerja bakti Ini tidak salam nih, bawa es buah, es degan Lah kok kosong Ya bali maning Kan itu, nanti ada yang datang lagi Kosong tapi coba anda bertiga tadi, mulai Bersihkan rumput Tata kerikil-kerikilnya Atau apa yang bisa disapu-disapu Apa itu, tanaman-tanaman disiramin Apa yang bisa kita lakukan, lakukan Nanti orang jam setengah 10 datang, jam 10 datang Orang yang bawa es degen tadi juga datang Masya Allah, luar biasa Jangan berkecil hati kalau yang berbuat Di lapangan ternyata sedikit 4, 5, 6, 7 jam Ini nasihat yang penting Untuk selalu kita ingat Barakah Allahumma la tahzan inna maana. Karena kita selalu yakin. Wajah Allah kalimat yang tidak kafir wa kalimatullahi aluliyah, wallahu azizun hakim. Allah menetapkan bahasanya. Kalimat orang-orang kafir itu pasti rendah, sementara kalimat Allah Azza Wajal pasti tinggi tinggi tingginya. Nah, karena kemenangan itu adalah satu hal yang pasti. Kemenangan dan kepastian janji-janji Allah itu tidak bisa apa diragukan, tidak boleh itu pasti menang Islam. Dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah pasti akan terus berkibar benderanya. Anda ada, Anda tidak ada. Anda aktif, Anda pasif. Anda semangat, Anda pesimis. Tetap dakwah Salafiyah akan terus berkibar benderanya. Anda ngancem akan meninggalkan, Anda ngancem segala macam, tidak memberikan madharat sedikit pun. Justru yang merasakan madharat adalah kita sendiri. Adalah kita sendiri. Maka ajakan taawun itu jangan diartikan sebagai ajakan yang memberikan beban berat di pundak kita. Ya, Dikit-dikit ngumpul nadoit, kayak nawang lara, kayak uang toko majalah. Ini untuk bersih-bersih ini, duit terus baik. Ini kan cara berpikir duniawi. Tapi kalau cara berpikir ukhrawinya, Masya Allah ya tiap hari ada saja ajakan menuju pintu surga. Kalau kita berpikirnya duniawi begitu ya urunan maning urunan maning wislah sudah lah itu sama saja gak mau masuk surga pak sudah tutup saja pintu surga jadi cara berpikir kita harus positif dalam arti ajakan tahun kerja bakti tiap hari ya kan? bersih-bersih tiap hari kemudian urunan tiap hari tiap malam ada saja kegiatan dijaluki tahun, tahun, tahun melihatnya bukan duniawi tapi melihatnya ukrawi Masyaallah kesempatan beribadah selalu terbuka, alhamdulillah pintu surga itu selalu ada, terus begitu. Jangan ngomongin tahun terus bayuranon tankelah, ya memang tidak ada habisnya kok. Pengen nenteng ya, sama saja kita tidak memiliki semangat untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Oleh karena itu, ikhwa ti filah, rahimah li Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan buat kita memberi banyak nikmat untuk kita diantaranya adalah pendidikan buat anak-anak kita lokasi yang cukup luas untuk dimanfaatkan nah, yang kita pikirkan sekarang adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wataala bukan orang per orang bukan A B C D E F G H ini tapi saya dengan Allah bagaimana saya dengan Allah bagaimana anak-anak kita kita didik alhamdulillah nah, kita didik dengan pendidikan yang terbaik kita jauhkan anak-anak kita dari pendidikan sekularisme. Yang sudah berbau sekularisme, liberalisme, komunisme. Jauhkan anak-anak kita. Kita dididik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup. Tidak perlu panjang lebar. Sing penting diamalna kan. Yang penting diamalna. Jadi orang ngomong baik, orang ngomong, -ngomong baik. Tapi kita upayakan untuk diamalkan. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Tidak lupa kan ya? Kira-kira supaya -kira, nambah bobotan menengok. Insya Allah nggak lah, yakin banget. Istri-istri kita tadi programnya delapan ruh, mah satu istri delapan berapa? Delapan rumah. Yang suami wah, ngi. Yang anak-anak jurus permain. Wah, Allah luar biasa. Coba tiga itu diamalkan, akan ada perubahan besar dalam dakwah salafiyah di kepumen dan sekitarnya insyaallah wallahu alamul siru subhanahu wa ta'ala walhamdulillah asyhadu alla assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh